Pak Didi selamat pagi Selamat pagi Ibu s i l a k a n Pak Didi Kalau menurut opini saya Seharusnya itu p e m e r i n t a harus h ikut pemerintah Karena Selama ini yang saya lihat Parkir itu Itu tidak memberikan lapangan kerja yang baru Kalau Ibu bilang bahwa akan Merangsang investor untuk bikin parkir yang baru Itu tidak akan, tidak akan menambah pekerjaan Kenapa? Karena mereka sekarang banyak kan sudah Bikin otomatis Jadi perang pintunya bikin otomatis Jadi パカ、ja ah ja、g ャンとサ i n とサラスディケット、リリトソウとウはいソウアラスネンバウスギトロ。コメントマナマパケジャン、ナパスカランアダイニー、マシパケメノアパパー、トラキタナガエマンゴディーのシュコバニア、ビアカメラカバケジャギト、ジャムパケ、オトマピスモアニアギトロ。イトオピニサイアマカシ。ビアカシ、パディ、パスウリア、ソタギ。 i Ya ibu saya sih n gak g sependapat ya dengan kenyataan bahwa itu akan mengurangi、uh, orang pakai kendaraan pribadi Karena m a s a l a h n y a bukan di situ kok Jadi saya rasa、uh, terlalu mengada-ada lah itu alasan yang dicari-cari Jadi kalau memang m e l i t swasta, d a r i m a n a juga tetap ada hal-hal、uh, yang tetap perlu diregulasi Terima, Terima kasih Pak Surya Pak Arko Selamat pagi Selamat pagi silahkan Pada dasarnya perekonomian per per kita kan katanya kan mengikuti a u m pasar, apa, uh, uh, ekonomi pasar yang seluas-luasnya kan,、uh, tapi saya pikir juga untuk yang parkir ini, saya rasa Pak Gubernur a d a benarnya, gak bisa lah semuanya n g i k u t i a t u r a n pasar, karena pengusaha kita juga kan ETN kan, u t u s a n n y a kan bisnis. Jadi nggak bisa b e n e r b e n e r harus sesuai dengan pasar harus ada peraturan yang mengatur ini. Saya misalnya tahu aja lah, m a u di mana si h Karang itu yang p u n y a y a grup Lipo itu kan, itu 4 jam pertama 4 m p a ribu, itu kan konyol, itu kan nggak boleh sebenarnya. Dia kalau mau cari untung begini cara kan tidak, tidak, bukan berarti dia、eh, apa namanya mentang-mentang punya dia dia bisa berbuat enak k y a itu maksudnya. Jadi harus ada peraturan yang mengatur. Iya, terima kasih. Pak Harko, Pak Tony, s e l a m a pagi iya pagi s i l a k a n Pak Tony sebenarnya pasti kalau mau mahal sih boleh tapi benahin dulu tuh transportasinya tuh kalau transportasi rapi, ada MRT, ada apa kita juga gak mau m b a k bawa mobil apalagi disini, mikrolet, ngetem kebarangan itu polisi juga cuma n melotot doang tapi gak bisa apa-apain a tapi itu oke、okay、lah, kalau dia mau naikin sampai mahal pun tapi itu semua harus rapi dulu ibaratnya kalau sekarang kita kasih persentase kerapiannya tuh baru hanya 3% Jadi 97% lagi itu belum rapi gitu loh Kalau sudah rapi ya Di negara maju pun juga sama Kalau kayak di Australia Di tengah kota kita parkir sejam itu 12 dolar Bisa lapan 18 dolar Nah kalau di pinggiran 3 dolaran Tapi apa? Kita mah jarang b a w a mobil di sana Kita banyakkan naik public transport Karena enak Kalau belum、janganlah. jangan lah Jangan-jangan Rakyat makin susah disusahin lagi Udah, udah bensin kita juga Kemahalan gara-gara macet Yang kadang-kadang gak perlu Makasih Pak Suwadi selamat pagi, pagi. silahkan Pak s w a d i kalau memang kalau untuk diserahkan ke pasar memang k a l u itu kalau dikontrol sama gubernur, memang itu sulit juga s a r e n a banyak itu yang memberikan keistimewaan kepada tempatnya, misalnya kayak perkantoran itu bisa jadi dia lebih mahal dibikinnya tapi kalau ke pusat perbelanjaan misalnya, bisa aja dia lebih murah maka malah dia bilang gratis katanya n gak perlu bayar katanya, supaya apa? memancing orang kepada belanja kepada per per pusat perbelanjaan tersebut kita lihat, jadi ini memang harus dipertimbangkan oleh gubernur, kalau katanya itu untuk mengurangi kemacetan katanya, itu sehingga tarif-tarif parkir dibuat tinggi, itu kurang masuk di akal. Sama harga mobil aja katakan l a h yang baru yang 200 juta, kalau katanya parkir katakan l a h 10 ribu, itu nggak jadi soal bagi dia. Bapak Hari, maka... Selamat Siang,、ya. komentaran n g a k di Pak? r s t u dengan Bapak Gubernur,、uh -huh. kecuali kalau mau ya dibagi dua, Ada perusahaan yang swasta khusus membangun gedung parkir sendiri yang memang dicewakan, tidak ada, bukan merupakan suatu、uh, fasilitas dari suatu mal atau suatu perkantoran. Nah itu boleh dia menentukan sendiri, itu kan、uh, pure business ya.、Hmm. Tapi kalau membangun suatu mal kan ada s y a a t yang menjadi ikutan dari mal tersebut bahwa Kalau bangun mau sekini luas menyediakan parkir sekian, nah itu tuh harus diatur karena kalau e nggak kan bisa s e e n a k n y a ini、uh, bisa dijadiin bisnis unit sendiri akhirnya saling rugi juga.、Paling、penyewanya mungkin ke kehilangan apa, konsumen karena、hmm. parkir mahal. Baik. Jadi, Terima kasih. t a k a a k j s a k a s e r a k m a t s i a k a Selamat siang Komentar Anda Ini kita musti mewaspadai pola p i k i r seperti ini ya. Ini full kapital liberal Ini harus diwaspadai Dan pemerintah harus tegas Terima kasih Baik terima kasih Oke、okay. Bapak Agus selamat siang Selamat siang Bu s i l a k a n Pak Agus ya, Saya s e p e n dapat dengan Gubernur tadi Saya rasakan parkir itu i n f r a s t r u k t u r ya Jadi harus dipenuhi Gitu loh Itu Uh, Mengikuti m、uh, banyak orang gitu, loh.、Mm -hmm. Bayangkan kalau kita hanya untuk menjemput saja, misalnya、uh, orang tua kita, teman kita di mall, di fire, dan mahal gitu,、mm -hmm. n g g a k n g g a k n g g a k masuk akal gitu, loh.、Yeah. Jadi seperti k u m b a l di komentar pem... yang terdahulu mengatakan bagaimana m e w a nanti Kalau parkirnya terlalu mahal kan itu merugikan penyewa tersebut Jadi、mm -hmm. Terasa korbisnisnya kan bukan di parkir gitu loh、yeah. Kalau mal korbisnisnya mal Jadi parkir itu hanya infrastruktur Jadi dia harus mengikut i aturan pemilik a Baik terima kasih、oh. Pak Agus Bapak Andika selamat siang Selamat siang 私はそれを知っているので、私はそれを知っているので、私はそれを知っているので、私はそれを知っているので、私はそれを知っていはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい Ya,、nah, seperti -se -se -se itu kan bisa saja kita c o n t o h k a n dengan PDAM. Katakan, saya ngolah-ngolah air saya sendiri dari sungai kok, saya beli-beli bahan banobat h a obat kimianya beli sendiri. Nah, kenapa pemerintah mau ngatur-ngatur saya PDAM gitu? l i s t e juga gitu, saya untuk mau saya jual-jual sendiri kok, saya beli s a l a r n y a beli i n i n y a sendiri. Nah, apakah bisa begitu? Kan gak bisa jadi. パーヘンジャー kepanjangan orang banyak lah kalau untuk parkir, kalau kita mau contoh Australia, kita mau contoh negara-negara berkembang itu tidak bisa d i t e r a p k a n di Indonesia Pak ya, karena infrastruktur yang ada di Indonesia itu belum mendukung ke arah situ jadi、uh, apapun yang dilakukan oleh pengusaha、hmm. harus berkaitan atau dengan hukum yang berlaku ya itu aja Pak ya Iya, baik.、Kira. terima kasih Pak Hendra, Pak d i d i selamat siang halo、Hello. ya halo Pak d i d i selamat siang、uh, pendapat saya <coughs> Kalau dinaikkan terserah pemilik, p e m itu l i i k sih sah-sah aja ya. Cuman efek sampingnya, itu akan banyak yang parkir liar di jalanan. Itu akan membuat t a m b a h macet. Itu aja Pak, terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Deddy. Bu Eli, selamat siang. Siang Pak. Iya s i l a k a n dengan k o m e n t a r、uh, n y a Kalau pendapat saya ya, itu nggak boleh dinaikkan l a t a k Sekarang kan kita punya apa, Kendaraannya seperti bajai Apa itu ya Tukang parkir yang liarnya juga kan Tambah liar kan pak Sekarang parkir di itu aja 3 ribu、udah. Nah itu kemarin saya parkir di Gajah Mada ya Jam pertama udah berapa ribu itu Nah itu n gak g bagus lah pak Soalnya kita punya infrastrukturnya kurang bagus gitu loh Kalau itu dibagusin dulu Ya kayak b a s w i apa semua udah rapi Semua seperti kayak di Malaysia Itu mungkin oke、okay. Tapi kalau untuk sekarang Itu sama juga bohong gitu l o h pak Makasih pak Iya baik terima kasih bu Eli Pak Andre selamat siang Selamat siang Iya s i l a k a n Pak Andre Ya p e m i l i k gedung jangan kerugian ini ditutupi dengan menaikan harga pak Kira cari keuntungan di luar d a r i keuntungan yang jujur lah yang bagus di tempat lain Jangan、uh, biaya operasional gak tertutup、lah. Pakir a k h n y a n a i k i n lah ini lah a、nah, i enggak yang dipikirkan zaman sekarang ya bukannya begitu begitu ini mas, masyarakat masih banyak yang susah saat ini ya, ya. jadi kerugian、uh, operasional jangan di beban n yang m a r a k c u n lagi lah Makasih, ya, terima kasih pak iya terima kasih pak h n d r y Pak Adi selamat siang selamat siang、pak. ya silakan dengan komentarnya Pak Adi s a y setuju sekali komentar yang pertama itu b i t jadi itu bisa bisanya pengusaha itu jadi s u p a y a ya duit m ない u k s e k で r a n g で i si a p a sih di jakarta ini yang いでやらないでやらないで i らないで a ら a い a や a ないでやらない a やらないでやら a い a h a な a でやらないでやらないでやらないでやらない a や a ないでやらないでやらないでやらな a でやらないでやらないでや a ないで e らないでやらないでやらないでやらないでや s ないでやらないでやらないでやらないでやらな a でやらない a やらないでやらな i s やらないでやらないでやらないでやら a いでやらないで a y a いでやらないでやらないでやらないでやらないでやらないでやらないでやら i r ini Uh, jangan itu pengelola pakir r atau pengelola gedung Seenak t i d a k n y a aja dia naikin、uh, tarif pakir yang tinggi-tinggi Padahal kalau udah Minta tanggung jawab Kalau mobil hilang dia n gak g mau tanggung jawab Jadi saya kira itu tidak fair ya. Jadi saya setuju pak Kalau itu、uh, tarif pakirnya dikontrol oleh pembantu Terima kasih Ya terima kasih Pak Ramli Halo Halo Pak i Ya Pak s i l a k a n Pak dengan komentarnya Selamat siang Pak Selamat siang Saya rasa peraturan itu belum tentu pengusaha yang mau itu Kalau peraturan itu terjadi Apakah mungkin nanti gedung itu n gak g dikunjungin orang Karena harga p a r k i r n y a lebih mahal Kalau mereka mau kasih mahal mungkin fasilitasnya lebih bagus b a k a saja gak ada masalah Tapi untuk menambah tenaga kerja ...mungkin enggak terlalu pengaruh, Pak. Yang lebih pengaruh mungkin yang jual pulsa itu lebih banyak. Ah Itu membantu tenaga kerja itu. Makasih, Pak. Selamat sore, Pak s u g i a r t o Assalamualaikum. Bum Salam, silahkan. Saya rasa ketiga hal yang d i u n g k a p k a n itu... ...bisa mengurangi kemacetan, menambah tenaga kerja... ...dan yang satunya, apa itu, m b a k Itu enggak benar. Yang jelas, swasta itu harus dibatasi... ...dengan peraturan pemerintah. Kalau tidak, contohnya Gajah Mada Pelasa saja... Dan ngalamin waktu Januari, masuk ke situ minimal dua jam. Sekalipun saya hanya nge-drop 5 menit atau 10 menit, saya harus bayar dua jam. Tetapi syukur Alhamdulillah, sekarang gajah Mada Belasa sudah berubah.、Hmm. Jadi sesuai dengan aturan, satu jam dan satu jam. Nggak bisa dipatok, sekali masuk minimal dua jam. Jadi demikian dari saya, tetap、okay. harus dikontrol, Mbak. Swasta itu kurang ajar kalau nggak. Terima kasih. Terima kasih. Pak j o n i selamat sore. Iya, selamat sore Bu s i l a k a n Pak Joni Iya, kalau menurut saya kata pengusaha t e r p a k i r dan di mal-mal itu Saya kebetulan adalah pengusaha pedagang di mal Bu.、Okay. Saya lihat kadang-kadang pemilik mal itu ada hal-hal yang dicurangin mereka Kalau kita bicara kasarnya ya nah, Kenapa? Karena sebenarnya tempat p e p a k i r a n itu kan sudah merupakan bagian milik juga dari pedagang yang beli di mal dalam itu Ya kan ya, tetapi banyak sekali pengusaha m a l l itu malahan parkirnya disekaten, ditutup. Kadang-kadang ada yang bikin restoran, ya. Saya banyak nggak usah banyak ngomong. Ada yang bikin lagi、uh, servis、uh, apa mobil, ya. Nah, itu, itu、uh, seperti itu hal-hal seperti itu sebenarnya kan harus dibicarakan dengan pedagang. Jadi saya sangat setuju、uh, perkataan Pak Gubernur. itu harus dikontrol kalau enggak akan b e b e l a s a n kita semua dan kita sebagai pedagang kalah ya、eh, hmm. di bawah tekanan pengusaha mal l itu terima kasih.、Okay. Bapak Gilbert. Ya. Silahkan Pak. Saya hanya mempertanyakan ya、eh, kalau kita parkir di dalam gedung kan katanya mahal gitu ya.、Hmm. Sekarang kita parkir di jalanan pun mahal. Coba、hmm. contohnya Anda parkir di Glodok itu paling tidak tiga ribu untuk hari biasa dan untuk hari minggu bisa lima ribu itu. Di Monas sepuluh ribu ya Pak. a h itu kan jatuhnya ke keperorangan juga sama.、Hmm. Kalau ini kan di gedung, dia mempekerjakan memperkerja karyawan. Ya kan? Saya bilang sih nggak ada masalah ya.、Hmm. Karena sepanjang ada kontrol juga, benar. Dari g u b e r n u r i n i harus ada kontrol karena suka ada curang juga ya pada saat itu. Beda satu menit dua menit, suruh k e n a i n jobs. Satu jam lagi gitu. Nah, itu saya rasa tidak boleh itu mesti harus ada. バパコスワラや。 Yeah. Tong itu tolong diperhatikan、yeah. itu bu ya、yeah, terima kasih、yeah.